Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu arasulillah ar Wa'adha alihi wa sahbihi wa'ala Wa'ala ha'ala wa'ala kuwata illa wala kuwata illa billahi wa'ala bai' Wa'ala wa'ala puwata illa billahi pagi ini kita akan Membaca satu permasalahan Itu terkait dengan masalah Para'id Masalah ilmu waris Saya bacakan ini karena ketika Khusus kita, sudah belum muti Minta anak Menyakinkan harus khusus Kebetulan saya baca, baca ini Kitab Yusyar Abdu'l-Mu'ti Marhaban Ya Tawlib Al-Ilimi Di situ Dalam kitab ini beliau Habibullah Ta'ala menerangkan satu permasalahan yang menjadi sebab banyak orang berhenti terhalang dari talapun ilmi banyak yang mereka belajar kemudian berhenti mereka berpaling talapun ilmi terhalang diantaranya adalah kata beliau karena sebab ajalah Jalah ini terburu-buru Tergesa-gesa Kata beliau Wal fawdha adilmiyah Intinya tidak Teratur Tidak Terbimbing Tidak Berurut di dalam belajar Kemudian di dalam kita sebut beliau sebutkan di antara contoh yang beliau terangkan kata beliau kana'nas bil azmina sabiqah lahum turukun tusiluhum ila ilmi bi azmina dimahduda kata beliau dulu ini yani para saraposal Bahkan orang-orang Yang ada di belakangan Mereka memiliki Jalan-jalan untuk sampai kepada ilmu Yang menyampaikan mereka kepada ilmu Dalam waktu tertentu Kata beliau Kata beliau rahimahallahu ta'ala Atau ta ahmihahallahu ta'ala Yang boleh diingat ini Kata beliau wayabdauna bihifdzil qur'an. Yang pertama mereka mulai dengan menghafal Qur'an. Ya, hafal Qur'an. Kemudian wal belajar nulis. Untuk Qur'an, belajar baca tulis. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, "Tsumma ba'da hifdzil Qur'an" kemudian setelah menghafal Qur'an yataallamuna ya mereka belajar kitab fikih yang kecil kitab fikih yang kecil yang tipis kata beliau apa yang mereka pelajari yataallamunal faraid mereka belajar faraid iya faraid jadi ilmu waris ilmu waris Kata beliau, fitah Allah Taala al-faraid Mila asasiah Ilmu faraid ilmu waris termasuk ilmu yang mendasar Belum katakan kata Rabbi Hafidahullah Ta'ala Nahnu Dia yang boleh sebutkan Nahnu adrakna wallahi Dan kami dapati Demi Allah kata beliau Anna bidaya ta'lim ta Yabdaw As-shaykh al al-qara'awi Wa talamidhu Kata Rabbi Hafidahullah Ta'ala kami demi Allah mendapati awal ta'lim, awal pengajaran yang dimulai oleh Syekh Abdullah Karawi dan murid-muridnya mereka ijab da'u nafaraid walusulul salasa. Ya, mereka memulai dengan mengajarkan fara'id dan usul utara ini diantaranya mudah-mudahan kalau kita ambil sedikit kita dapat manfaat faidah kata beliau kita ambil dari kitab fikir muayasar fikir muayasar Di bab yang keempat dalam kitab film mendasar disebutkan bab al-fara'id khulmawaris. Kata beliau kata penulis wa fihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan pertama kata beliau adalah Ma'naha Walhasthu ala ta'allumiha Yang pertama adalah Makna ilmu Faraid dan Anjuran untuk mempelajarinya. Kata beliau Ilmu faraid Min ahamil ulum Ilmu faraid Ilmu waris Itu termasuk Ilmu yang terpenting. Wa muslimin al-ihtimamu bihi wa at-tafaqquhi wajib atas kaum muslimin untuk mementingkannya untuk memahami ilmu ini li'anna al ma satun ilaihi karena kebutuhan itu sangat mendesak kepada ilmu ini. Disebutkan sebut Hamin Rahimahallahu Ta'ala Ya hukumnya Adalah Fardu Kifayah Fardu Kifayah Fardu Kifayah Apa maknanya Yang pakai baju biru Siapa namanya Tidak eh? kedengeran maaf Abdurrahman, masyaAllah. Dari mana Abdurrahman? Dari mana? Saya rindah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Tidak tahu. Apa fardu kifayah, dek? Nah? Ya. Ya. Kesimpulannya dah. Kalau fardu Ain Iya, Kalau partuh kifayah Iya jadi Ketika ada sebagian Orang yang cukup Sudah melaksanakannya Melakukan maka gugur kewajiban ras yang lain Kalau per perdoain semuanya harus. Iya seperti belajar apa Belajar tauhid Itu perdoain partuh kifayah Hah Parduanah semuanya harus tahu tauhid. Iya. Di antara belajar akidah, misalnya tentang dimana Allah, dimana Allah, semuanya harus tahu. Parduanah. Iya. Kalau belajar wudu, Parduanah. Kenapa? Hah? Semuanya harus bisa. Iya. Ini, namanya siapa? Ini? Iya nggak mau belajar wudu kenapa belajar wudu kan al-urrahman udah bisa enggak iya eh, semuanya harus bisa wudu yang benar karena fardu kenapa karena wudu ada sarasa sholat sholat itu fardu fardu apa sholat berdoa nah jadi kalau ini fardu kifayah ketika sudah ada orang-orang yang belajar cukup orang yang cukup belajar ilmu faraid ini maka yang lain tidak dosa tapi kalau di satu negeri nggak ada yang belajar dosa semua. Ya, yang besar siapa namanya? Siapa? Siapa? Fahru? enggak anak punya kandakan mirip besar. Fahru, <laughs> dari mana Fahru? Dari mana? Semarinda Iya jadi Fardu Kipaya Apa maksudnya Apa Fardu Kipaya maksudnya Mananya Hah? Kalau ada sebagian orang Sudah belajar cukup Maka yang lain tidak berdosa Iya Tapi kalau yang farduain belajar belajar sholat belajar udh, Yang ini belajar Yang ini gak mau belajar Yang gak mau belajar dosa fardu ain, Harus semuanya belajar Gitu ya Nah Disebutkan saya tidak baca semua kata beliau ilmu faridh itu adalah apa? Ilmu tentang Hukum-hukum waris Fikih tentang masalah waris Iya Tentang hitungan waris Dan bagaimana Memberikannya kepada Orang-orang berhak mendapatkannya Ada orang meninggal seorang ayah meninggal. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Iya, ini perlu ilmu faraid, ilmu waris. Ya, kenapa? Agar kita tahu yang berhak dapat itu siapa aja. Ada meninggalkan peninggalan 1 miliar. 100 juta. Si istri dapat berapa rupiah Anaknya laki-laki dapat berapa rupiah Yang perempuan dapat berapa rupiah Itu dengan ilmu Ilmu apa? Ilmu waris Ini. Itu kurang lebih lah Ilmu tentang hukum-hukum Iya Pembagian waris Tentang cara menghitungnya Cara pembagiannya Siapa yang berhak itu ilmu waris Iya Berikutnya. Yang kedua adalah masalah hak-hak uh, sebelumnya saya bacakan dulu. Kata beliau, "Wa yajibu 'alal muslim an yas an Wajib atas sahabat Muslim kita beliau memperhatikan pentingnya masalah ilmu ini. Kenapa? Wajib atas fiha, atas rafan an wadi al syari'iy. Agar dia tidak menyalurkan, membagikan, ia ya berbuat dalam warisan tidak sesuai dengan syariat. Jangan sampai dia kemudian merubah-ubahnya tidak dengan, dengan bimbingan syariat. Contohnya, kayak tadi. Kalau seorang ayah meninggal punya uang 100 juta. Tinggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Yang syar'i, yang syar'i itu laki-laki itu beda dengan perempuan. Ya kan? laki-laki itu dapat dua kali punya perempuan perempuan itu dapat setengah dari anak laki-laki kalau misalnya nanti laki-laki kebagian satu orang laki-laki kebagian 50 juta ya berarti yang perempuan dapat setengahnya berapa? ini diantara pentingnya diantara yang ingin disampaikan ya di, dengan kita belajar ini itu nanti kita tahu juga pentingnya belajar hisab matematika itu penting iya nanti di sini nanti di ada oh, sini ada seorang suami itu kalau dia sudah menikah dan istrinya meninggal tidak punya anak dapat setengah nah, kalau si, Andres, si istri itu ninggalkan uang 10 juta berarti dia dapat setengahnya berapa? Kah gitu kan perlu matematika. Sepuluh bagi dua. Iya. Yang repot lagi, kalau si, apa namanya, suami si isi punya anak maka dapat seperempat. Dapat seperempat. Berapa seperempatnya? Sepuluh juta bagi empat. Ah, tujuh setengah. Matematika penting nanti. Belajar juga sepakai di ilmu agama. Iya. Yang lebih repot lagi nanti. Ya, kalau yang meninggal suaminya Si suami meninggal dunia Dia punya anak Maka si istri Karena suaminya punya anak Dapat 1 per 8 1 per 8 Kebetulan si suami itu punya Hartanya 8 juta Berarti si istri dapat 1 8 Berapa 1 per 8? Eh? 8 bagi 8 juta Si istri dapat 1 8 Berapa? Berapa? Nah. 1 juta kan matematika hisap iya. jadi semangat juga belajar hisapnya iya. dapat berapa di rapat matematika <tuh. <tuh. <tuh. semangat nanti di zakat juga bahas ada pembagian iya. kata beliau kenapa harus tadi jangan sampai ketika ada yang meninggal, kemudian dibagikannya tidak dengan, dengan sesuai syariat tadi misalnya Oh pakai perasaan, masa sama-sama anak, beda kan si Zaid juga anak si apa namanya, Fulanah juga anak, masa yang ini dapat 10 juta, yang ini dapat 5 juta beda, pakai apa? pakai pakai perasaan oh semuanya sama ini 10 juta berarti merubah syariat. Enggak boleh. Gitu ya. Itu pentingnya ini supaya tidak merubah-rubah syariat. Dia ya? Nah. Apalagi ketika Rasulullah taala sampai terjatuh kepada bayu risu bayrul waris yahrumul waris. Apalagi sampai terjatuh Malah Membagikannya kepada orang yang tidak berhak Sebagai waris Dan menghalangi tidak memberi kepada yang waris Punya anak Tiga Iya Ternyata ketika Apa namanya Afwan Si Kanal terlebih sotang pakai gini Siapa? Abu Zaid. Abu Zaid. Abu Zaid meninggal dunia. Dia punya anak. Nah, gini ya. Punya anak dua. Punya anak dua. Ia. Ini satu di sini. Ini dua. Kemudian ini punya anak, anak angkat atau anak angkat ya, anak angkat. Ya ketika bu, anak angkat sudah di, diasuh sejak kecil, sejak kecil. Ketika Abu Zaid meninggal, Ia ya, si ini sedang merantau, mondok jauh di Arjaya. Ia ya. tinggal, meninggal, kemudian kata orang-orang yang ada ini. Kan yang ini kan sedang jauh, enggak ada nih. Lagi jauh di Ridan Jaya enggak tahu di mana. Iya. Jangan dikasih, enggak dikasih. Padahal bapaknya. Anak angkat, masa anak angkat dari kecil enggak dikasih? Pakai perasaan. Kan dari kecil jadi ya asuh, anak angkat tangsi. Kasih juga. Ah ini, nih. yang anaknya karena jauh enggak dikasih, yang ini bukan anaknya malah dikasih. Apa sebabnya? karena karena nggak tahu ilmu waris ngaroba-robah saya atau atau kata beliau menghalanginya menjamin hukuki atau itu sebagiannya atau tetap ini nggak apa, apa ini juga kan anaknya di, dikasih ini dikasih ini dikasih juga kan anak angkat akhirnya apa ini ninggalin harta 200 juta Ia. Yang seharusnya 200 juta dibagi dua Kan anaknya dua Ia. Si Zaid dengan adeknya Siapa? Ujang Iya Harus 200 juta dibagi dua 200 juta dibagi dua, dua berapa dek? Ini dapat berapa? Ayo 200 bagi dua Nah Berarti Z dapat 100 juta, iya. Si Ujang dapat 100 juta. Karena ini pakai perasaan. Oh, kan ini juga si siapa ya? Siapa nama ini? <laughs> iya. Si Nano juga, kan Nano mana aja, kalau di sini. Nano juga kan anak angkader kecil. Si Nano, masa kah dapat? Tidak <laughs> ada kan? Iya. Akhirnya dibagi 200 juta dibagi. 3 berapa? Berapa? Uh, berapa? Yang harus dapat 100 juta harus juta ini akhirnya dibagi 3. Jadi berkurang bagiannya. Enggak 100 lapit, enggak lagi. Tapi jadi berapa? Heh. Uh, Bro. Masyaallah. 66 Hah. Iya, 66 juta 333333. Segini kali lebih kayak gitu ya? Coba lihat kalkulator kayak gitu. Iya. Begitu ya. Karena sebab apa? Karena sebab enggak mementingkan masalah ilmu waris. Ada yang terhalang kebahagiaan atau terkurangi karena sebab tidak pakai ilmu waris. Ini pentingnya Begitu Paham ya? Ini sekarang mak kita yang penting kenalan, ya. Kita bukan untuk mendalami. Yang penting kenalan dengan ilmu waris. Itu judulnya. Kenalan, kenal dulu. Nanti masalah pendalaman nanti kalau sudah besar nggak apa-apa. Sekarang minimal, oh, diantara ilmu pikir itu ada ilmu waris. Itu selesai. Sambil belajar ngitung pembagian, deh ya. Nah. Kata beliau, Bayu aridu nafsahu bidzalika li syahati wa iqabi Kalau sampai seperti ini merubah-rubah syariat iya maka dia sama dengan menyodorkan dirinya kepada murka Allah, iqab Allah. Kenapa? Karena merubah-rubah syariat. Allah sudah menyatakan tilka hududullah itu adalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Ini malah dirubah-rubah oleh dia dengan alasan perasaan, enggak enak, wah oh, baik. Ya. Terbayang apa itu ilmu waris Terbayang ya Apa itu waris kurang lebih eh? Ya sudah. Siapa namanya Ya Yang hitam Pegang bubu huh? Ismail Aman. Terangkan dengan agak keras Biar dengar yang lain Hehehe Kesimpulannya yang penting kita kenalan secara umum. Nah. Iya, artinya ilmu tentang tentang fikih-fikih waris dan tentang bagaimana, bagaimana pembagian waris, siapa yang berhak, bagaimana bagiannya, bagaimana pembagian ini tentang waris. Nah, sekarang masa berikutnya yang inna billahi Kata beliau terkait dengan hak-hak yang terkait dengan peninggalan masjid. Tadi kalau ayahnya Ujang meninggal dunia, nggak ada kan di sini Ujang anak khawatir? Ada. Iya, meninggal dunia, meninggal. Dunia. Dia punya Harta peninggalan Itu enggak langsung Mesti langsung dibagi Sebagai wadis Tidak Tapi Ada beberapa hak yang terkait dengan peninggalannya Diingat Untuk menolak ibu ilmi Masih dimanfaatkan nanti Diamalkan Ketika ayah meninggal, ibu meninggal Keluarga meninggal itu hartanya itu terkait dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah terkait dengan mu'nah tajhizih. Terkait dengan biaya pengurusan jenazahnya. Iya, biaya pengurusan jenazahnya. Apa jadi urusin? Pengurusan jenazah apa aja, Dek? Apa aja coba Kalau ada orang meninggal itu perlu biaya untuk urus jenazahnya Apa aja? Yang pertama Hah? Pertama apa dulu Ketika dia yang meninggal diapain dulu Hah? Sebelum itu Ketika kita datang ke tempat Pamili Sudah meninggal Hah? Sebelum mandiin <laughs> <Coba dikaf> <laughs> nah, Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kata beliau Innal mijd ida kubirah tabi'ahul basar sesungguhnya seorang meninggal itu ketika dicabut nyawanya si nyawai inaruh hafan inaruh sesungguhnya ruh ida kubir ruh itu ketika dicabut tabi'ahul basar diiringi oleh pandangan makanya ketika orang meninggal seringnya bagaimana penangli orang meninggal dek Jangan, jangan takut banget. <gir> Hah? Itu orang meninggal. Dia merem, melotot. Hah. Eh, iya. Karena apa? Ketika ruh dicabut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diiring oleh pandangan sehingga ketika datang itu bagaimana? Tutup. Kurang. Iya, kalau dia mangap. <gir> betul. <gir> betul. Itu ya. betul. Itu itu. <gir> Nah, Iya setelah itu ditutup Itu kan gak perlu biaya Perlu biaya gak Perlu biaya itu Enggak lah Yang perlu biaya itu Yang pertama mungkin Mandiin Enggak Semestinya enggak ya Yang mandinya enggak semestinya. Yang mandikan yang paling bagus kan keluarganya Kalau ayah meninggal Kita anak yang mandikan Ya Kalau ibu maka putri-putrinya mandi Begitu kan Ya mungkin Buat beli sabunnya Kapur barusnya Sidernya ya, Itu biaya-biaya itu dari mana, dari mana diambil Dari mana diambil Dari mana diambil Dari harta peninggalannya Udah dimandiin Terus apa Hah, dikafani, beli kafannya. Ya, beli uangiannya juga dari uang peninggalannya. Udah dikafani, terus? Terus salatkan. Ada biaya? Enggak. Enggak. Udah salatkan? Kuburkan. Ada biaya? Hah? Ada biaya gali kubur? Iya kan? mupain orang diupah yang digali itu kan seringnya diupah dari mana ini yang pertama ya jangan ketika meninggal dapat uang bagi enggak iya <laughs> tapi apa yang pertama dikeluarkan buat apa Hah? buat biaya pengurusan jenazahnya ngambil paham ya yang kedua kata beliau adalah untuk bayar hutangnya. Cari anak yang baik itu demikian. Meninggal dunia mungkin teman-temannya kita kenal tempat biasa ayah kita ibu kita apa namanya bermaji kita tahu bilang yang punya hutang ke ayah, ke ibu, silakan hubungi datang, kami mau bayar iya total berapa utang iya peninggalannya Alhamdulillah ada 100 juta dihitung ternyata buat pengurusan jenajahnya 10 juta ternyata utangnya 10 orang totalnya 100 juta berapa yang dibagi Hah? itu nggak dia ninggalin 110 juta buat biaya kursinya aja 10 juta hutangnya 100 juta yang dibagi berapa nggak ada minus ya nah yang kedua apa yang kedua apa yang kedua apa gue ngurusin jenazah, yang kedua apa? bayar hutang bayar hutangnya ya, kasihan dibayarkan hutangnya yang ketiga, sudah bayarin hutangnya apa lagi? langsung bagi langsung bagi apa? apa artinya? langsung bagi ha? Di kata beliau kemudian dia keluarkan wasiat wasiatnya. Dikeluarkan wasiat wasiatnya. Dia pernah wasiat nanti kalau ayah meninggal, ya kasih ke pakiran miskin sekian. Kalau ayah meninggal nanti, meninggal ayah nanti sebagiannya buka, buatkan masjid. Ya, kalau ayah meninggal nanti bangunkan panti asuhan untuk anak yatim wasiat berarti apa? setelah dikeluarkan buat biaya pemandiannya untuk bayar utangnya yang ketiga sebelum dibagi apa keluarkan wasiat tapi wasiat itu yang dibolehkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah ini hitungan lagi kan wasiat itu tidak boleh lebih dari seper tiga, seper tiga tahu ya, deh ya. seper tiga tahu nggak tahu seper tiga itu ya dibagi tiga, seper tiga tahu. Jadi kalau 30 puluh juta seper tiganya berapa? Oh wah. 30 juta sepertiganya 10 juta Farul Farul, sampingnya siapa namanya Coba Adi, di mana Adi Adi dari mana Ruh? Semarinda nah. Di, Pertanyaan Adi ketawa terus soalnya. Ah, di karena beliau siapa lagi namanya? Iya, <laughs> yeah, karena, karena Abu Abu Furan ini dia fakir, dia ninggalkan wasiat berapa ya? Peninggalan juga peninggalan dia itu ada. Kecil aja ya 10 juta. 10 juta. Ding itu itu dia. Itu Mdi. Nah, kemudian untuk mandiin kapan nih nguburkan dia keluarganya habis 1 juta dia. Di Mana Sisa berapa berarti itu 9 juta Anak-anak yang nyari-nyari utang si ayah ini Ternyata utang si ayah ada 4 juta Utangnya 4 juta ke tukang peras, tukang sayur, tukang lauk 4 juta Sisa berapa 5 juta Si ayah dulu ketika meninggal di Nanti kalau ayah meninggal Iya. Saya ingin ngasih dia orang baik maksudnya. Infak buat mahad 2 juta. Bisa enggak, Dik? Lebihnya enggak ada sudah seperti 3 itu. Nah, sisa 5 juta dulu, ini 2 juta. Enggak. Karena sepertiganya 5 juta berapa di? Berapa? Kayaknya pinter matematikanya Berapa sih? Mas berapa di? Kayaknya pinter matematikanya nah. nah Ternyata gak nyampe Gak nyampe ya Satu 0,66 sekian ya. Masyaallah. Iya. Enggak bisa. Berarti jangan 2 juta, kasih segitu. Karena wasiat tidak boleh lebih dari Seperti itu Nah, setelah itu tadi, setelah apa namanya apa? Biaya pemandiannya, setelah biaya bayar utangnya, setelah wasiat dikeluarkan, sisanya tinggal 3,6 juta. Baru bagi sebagai waris Baru bagi warisan Iya yeah. Begitu ya Tinggal 3,6 juta Anaknya laki-laki semua 10 orang dibagi Iya yeah. Laki-laki semua 10 orang Berarti sama rata kan Satu orang dapat Dapat, dapat, dapat, loh, dapat, tiga ribu, alhamdulillah warisan, enam puluh ribu, ha? begitu ya, betul, betul nggak, nah, itu, nah, tapi belum ingatkan di sini sampai sini paham? iya jadi dibagi tidak langsung ketika meninggal itu harus untuk biaya mandinya mandiin porsi jalan apa namanya kafannya gali kuburnya iya itu tadi utang-utang yang dibayarin iya kemudian wasiat-wasiatnya baru dibagi Pertanyaan Kalau utangnya ada dua Utangnya ada Dua Yang satu utang Sambil Gadain barangnya Yang satu enggak Tadi itu karena dia fakir Iya 10 juta Kemudian Pengurus dirajah 1 juta Tinggal 9 juta Sekarang harus bayarkan utang, utangnya Datang ke rumah Iya ayah anda punya utang ke saya Ya satu bilang Ini motornya Sebetulnya ini motor ayah anda Kamu ini motornya. Iya. Dia pernah utang ke saya 9 juta. Gadaiin motor ini. Gadaiin motor ini. Begitu ya. Bayar, ini motornya ambil. Gitu. Datang lagi yang lain. Iya. Jang. Ujang namanya. Iya. Itu Ayah kamu itu ketika dulu meninggal punya utang ke saya. 3 juta. Bayar, Kasian dia. Nah. Padahal tinggal berapa? Tinggal, tinggal berapa tadi? Tinggal berapa tadi? Tinggal 9 juta. Pernah lagi ada 2. Yang datang satu orang 9 juta. Dia gak ada motor nih. Motor kah ayah kamu sini bayar 9 juta. Ya ini. Utangnya berapa? tiga juta dibayar dua-duanya cukup berapa total utangnya? peninggalan dia tinggal tinggal berapa tuh peninggalannya? tinggal sembilan cukup? cukup nggak? cukup nggak? Enggak kurang berapa? kurang berapa? kurang berapa? kurang berapa? Kurang berapa? Heh, gimana tuh? tahu juga. Kurang berapa? Kurang 3 juta. Ini 9 juta lagi, yang lagi ada 12 12 juta, dua orang. Berarti kurang 3 juta. Gimana? Mane duluin? Yang ini dulu duluin? Apa yang ini duluin? Ini juga terjadi. Ini dulu, apa ini dulu? Siapa namanya? Dari mana Bil? Dari mana? Semarinda? Bapak? Palu? Hah? Semarinda? Gimana Bil? Mana dulu? Ini kata parah kita Di atas Mutaibin Rahimahullah Kalau seperti ini Kalau hutangnya ada dua model tadi kan Ada hutang dengan gade Dengan hutang tanpa gade Yang didahulukan yang ini Yang ada gadeannya Ya yeah berapa pak? 9 juta udah tinggal 9 juta bayar tinggal berapa lagi? tinggal berapa lagi? Hah? habis, habis tapi kan motornya ada motornya jual motornya jual untuk bayar hutang ini motornya dapat laku 3 juta bayar 3 juta jadi warisan dibagi berapa buat warisan? Seri sudah enggak ada warisan. Ya, Alhamdulillah sudah bayar utang-utang orang tua. Begitu ya. Itu. Pam, kita silaturahmi ya. Jazakumullah khairan. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi. Berapa menit? istirahat berapa menit? 10 menit. Ya. Berarti Apa lanjut? Lanjut istirahat. Hah? Istirahat itu istirahat katanya. <laughs> 10 menit ya. Insyaallah.